daripada perempuan itu ada lima satu doyan bicara itu ini berdasarkan penelitian akurat Hai ya yeah. bahkan taufik al-hakim mengatakan saya itu dinyatakan di tengah laki-laki paling cerewet ternyata setelah bergabung di tengah perempuan dinyatakan paling pendiem Oh itu Lu jangan jangankan sekarang Makanya kata beliau jarang sekali Saya ketemu perempuan Berdua gak ngomong Nih, Jarang Ya kalau Laki-laki seberitas ngomong Ya seperlunya Habis itu menyibukkan diri Kalau perempuan maksud Allah Apalagi ngaji Ketemu temennya udah pisah Lima tahun bawa kacang ah Mantep itu Reuni Reuni di taklim, Wah wow, ngomong, plah, plah, plah, sampai kacangnya habis itu gak berasa. Itu. Tapi kadang-kadang kalau pulang ditanya, mbak gimana mbak kajiannya? Wah bagus pokoknya pak. Bagus sekali tadi itu. Hm, pokoknya mantep. Gak ada kajian yang lebih bagus dari itu. Terus tolong pak, saya dikasih penjelasan dikit. Oh untuk lebih jelasnya, ada rekamannya di Uvid. Hmm, ha, itu, itu menonjolkan nggak ngikutin, Dan judulnya aja hilang kok. Itu. Ini. Yang kedua, wanita itu paling peka dengan penilaian. Kalau antum diomongin kopi hantum itu jelek, nggak bakal tersinggung, ya. Diomongin uh, apa namanya sepatunya buntung Tenang, kong kadang-kadang celana Ampe ngepir kag ke sobek keraja tenang. Tapi perempuan Dikatain cil, ini cilbabnya rendahnya aja. Wah, mbak ini udah udah nggak zaman mbak. Wah, lompet rumah kepikiran. Ini. Wah, saya dihina ini ini. Makanya ketika Allah menyebutkan tentang masalah hina menghina, wa hilulikul dehumazah. Karena humazah perempuan, itu ketika Allah juga ya aywaladina amanu ya tentang uh, itu jangan membenci kaum dengan kaum Allah menyendirikan ya wala nisa'um min nisa'in ansa'ayy kunna khairan min hunna Allah khususkan perempuan karena hina menghina rendah merendahkan di kalangan perempuan itu sensitif. Makanya perempuan itu harus dirayu banyaknya. ya. Yeah. Kalau laki-laki harus banyak dipuji. Nah itu Pak. Laki banyak dipuji, istri banyak dirayu. Kalau bisa rayuannya sampai itu, Wah wow, seneng dia. Tuh. Ini watak. Yang ketiga, paling seneng ngumpul. Makanya perkumpulan-perkumpulan perempuan itu dimana-mana banyak sekali. Yang ilkhal saja banyak kok. Yang gosip itu kan. Sampai majelis gosip itu berbeda-beda tema. Ada khusus majelis membicarakan istri-istri yang punya utang. Ada yang majelis lagi khusus untuk membicarakan gaji tetangganya. Sampai ada orang hafal gaji tunjangan tetangganya lengkap THR-nya. Ada yang khusus menjerakan suami-suami mau nikah lagi. Wah, itu dah entia baring meng-update kalah tuh WA. Wah, <coughs> makanya di sini harus dipotensikan. Ayo ngumpul taklim, ngumpul tahfidz. Masyaallah, kisah menarik Zubaidah, istri Harun Ar-Rasyid. Punya pembantu 100 semuanya hafal 30 juz. Juh, sibukkan istrinya kasih majlis kayak begini Insya Allah bagus ada majlis lagi untuk tahfiz positif kalau unda perkumpulan bakal liar yang selanjutnya perempuan itu lebih banyak mempertimbangkan aku punya apa bukan aku punya siapa beda dengan laki aku punya siapa bukan aku punya apa makanya wajar banyak laki-laki demi -laki perempuan rela kehilangan harta. Tapi kalau perempuan rela kehilangan, nolak diam saja. Ada yang Ah, Itu kebanyakan. Allah SWT.